Saat nya berita malam. Assalamualaikum Saudara Luun berita malam edisi hari ini Jumat 17 Juni 2016 dibacakan Ardian Syah. ditangkap usai mencuri kambing. Polres Aceh Timur tangkap truk minyak mentah. Penambang emas ilegal yang di Seret Bandang belum ditemukan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang padirangkum tim newsroom Serambi FM.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 Sudarilun, dua remaja asal Kecamatan Lapang Aceh Utara ditangkap usai mencuri kambing milik Mas Riyadi, warga desa Gelanggang Baru, Kecamatan Lapang, Kamis Malam. Kedua remaja itu adalah Oki, 17 tahun, asal desa Kuala Kerto, dan Amri, 19 tahun, asal desa Tanjung Dama. Informasi yang diperoleh keduanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fiction mendatangi tambak di kawasan desa Gelanggang Baru. Lalu keduanya memasukkan racun ke dalam pisang, kemudian diberikan kepada kambing dengan cara dilempar ke arah kambing. Namun aksi itu sempat dilihat pemilik kambing. Setelah kambing terjatuh dan disembelih, tapi ketika hendak dibawa pulang, warga termasuk pemilik kambing langsung menangkap keduanya. Kemudian warga membawa kedua remaja itu ke menasa, meskipun kedua pelaku sempat dipukul warga tapi tidak terlalu parah karena cepat ditangani polisi. Kapolsek Tanah Pasir Ripto Mansrudin menyebutkan sebelum dicuri kambing itu diracuni kedua pelaku lalu disembelih. Untuk proses penyelidikan kasus tersebut keduanya telah diamankan di Mapolsek Tanah Pasir. Sebelumnya personel Polres Aceh Timur yang mengamankan truk kol diesel BL8874AC yang bermuatan minyak mentah yang bermuatan minyak mentah, sopir dan kernet saat ini diamankan di Mapolres setempat. Kapolres Aceh Timur Raka Bepiru di Purwiyanto menyebutkan sopir truk mengangkut minyak mentah yaitu Fauzinur, 27 tahun, dan kernek bernama M. Nazar. Keduanya asal Gampung Salasirong Jaya, Kecamatan Jempa Biren. Minyak mentah ini dibawa mereka dari Biren dan rencananya diangkut ke Melabuh. Mereka sengaja melalui jalur sepi untuk menghindari incaran petugas Polda Aceh. Adapun jumlah minyak mentah yang dibawa sebanyak 4.620 liter. Nyamanta ini milik Y 43 tahun warga Biren. Kedua tersangka yang diamankan hanya diberikan surat pengantar barang oleh Y. Saat ini kedua tersangka diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sudarlun Sukri 25 tahun pria asal Sukun Aceh Utara hingga kini belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya korban dilaporkan hilang di terjang banjir bandang lokasi penambangan emas ilegal di kawasan Belang Lemak, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya yang terjadi minggu 12 Juni lalu. Kapolsek Betung Ibda Banta Amat mengatakan Syukri selama ini dikenal sebagai pekerja operator alat berat di kawasan pedalaman Nagan Raya. Korban yang hilang di seret banjir bandang di kawasan Belang Lemak, Kecamatan Betung hingga kini belum ditemukan. Polisi dan masyarakat termasuk tim kemanusiaan yang melakukan pencarian hingga kini belum berhasil menemukan korban. Pasalnya akses menuju ke lokasi kejadian belum bisa dilintasi karena terkendala genangan banjir yang hampir mencapai 1 meter menuju lokasi tambang ilegal. Banta Amat juga membenarkan bahwa saat kejadian korban Cukri berada di pinggir sungai bersama seorang rekannya Embasyah Basya, 55 tahun. Namun, Shukri hilang setelah tiba-tiba dihantam air bah saat diguyur hujan lebat, sedangkan Basya berhasil menyelamatkan diri. Sudah delun jadwal pelayaran kapal cepat reguler Rute Balohan Sabang oleh Banda Aceh sejak kemarin berlayar 2 trip, setelah 2 pekan sebelumnya hanya berlayar 1 trip. Sementara kapal lambat, KMP Tanjung Burang juga kembali berlayar sesuai jadwal. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Baluhan Sabang, Abdurrani, mengatakan setelah mengurangi jadwal pelayaran menjadi satu trip sejak awal puasa Ramadan, mulai Kamis kemarin kapal cepat kembali berlayar dua trip. Dengan ditambahnya jadwal pelayaran menjadi dua trip, maka untuk melayani pengangkutan penumpang Sabang Ulele, kini PT Pelayaran Sakti Inti Makmur melayari dua unit kapal cepat, yaitu KM Express Cantika 89 dan KM Express Bahari 2F. Sementara satu lagi KM Express Bahari 3B untuk masih diparkir di pelabuhan Ulele Banda Aceh. Selain itu kapal lambat Tanjung Burang yang selama 3 hari terakhir berlayar satu trip karena perawatan mesin mulai kemarin telah kembali berlayar sesuai jadwal yang ditentukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. Zadlun, sejumlah rekanan DPD mengeluh dengan pungutan liar yang terjadi pada setiap paket pekerjaan yang ditetapkan hingga 10% dari besaran nilai proyek. Umumnya, pungli tersebut dilakukan pada 9 item pekerjaan. Pauzi, salah seorang dari ratusan rekanan DPD, mengatakan, selama ini kebanyakan rekanan penyedia jasa konstruksi mengeluh atas pemberlakuan tarif di luar ketentuan atau lebih identik dengan pungli. Kutipan ini tentu saja membuat rekanan keberatan. Umumnya pungli yang dilakukan pihak Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK ada pada sembilan item pekerjaan diantaranya pematokan, penawaran, kontrak, dan pengawasan. Rata-rata besaran biaya kutipan dilakukan sesuai dengan besaran nilai kontrak pekerjaan yang lazimnya mencapai 10%. Sementara itu Sekdapidia Merudin mengatakan pihaknya tidak membenarkan pungli di 9 item yang dilakukan setiap SKPK penyedia paket pekerjaan tersebut. Jika ada oknum yang melakukan praktik tak sehat tersebut, pemerintah segera memberikan tindakan tegas. Sudah lun sebanyak 66 masjid yang berada di masing-masing dari lima kecamatan di Pemkolangsa mendapat bantuan sejumlah perlengkapan yang disalurkan melalui tim safari Ramadan. Panitia Safari Ramadan yang juga Kepala Dinas Syariat Islam Langsa Dr. Andes Ibrahim Latif mengatakan semua masjid dari 66 kampung di Pemku Langsa yang dikunjungi tim Safari Ramadan mendapatkan bantuan kebutuhan masjid. Bantuan yang diberikan bersumber dari Pemku Langsa berupa kipas angin, ambal, sajadah, tikar, vakum, pembersih lantai, mesin pompa air, dan lainnya yang menjadi kebutuhan untuk kegiatan bersih-bersih maupun kenyamanan masjid. Ibrahim Latif menambahkan pemberian bantuan adalah sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masjid dan pelaksanaan syariat Islam di kampung-kampung. Masjid diharapkan dapat indah, sejuk, bersih, dan nyaman bagi warga saat melaksanakan salat tarawih, salat lima waktu maupun kegiatan ibadah lainnya. Sudarlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBDPD mengimbau warga pegunungan di Kecamatan Tangsi, Mane dan Gempang agar muas longsor akibat intensitas hujan yang tinggi selama tiga hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBDPD Apriadi mengatakan kondisi tanah di pegunungan tiga kecamatan ini labil. Bahkan jalan negara juga berlubang longsor akibat erosi sungai setempat yang kerap terjadi manakala hujan deras. Saat cuaca ekstrim begini, sering terjadi pohon tumbang, badan jalan yang longsor. Untuk itu penduduk yang bermukim di pinggir sungai diminta muaspadai banjir luapan. Apalagi dalam sepekan terakhir, Kabupaten Pidi terus dilanda hujan. Di daerah Pegunungan Tangsi, Mane dan Gempang, intensitas hujan cukup tinggi padahal sebelumnya cuaca panas. Untuk itu diharapkan warga Pidi agar berhati-hati muaspadai musibah bencana yang bisa datang mendadak. Begitu juga warga melintasi daerah pegunungan agar mewaspadai ruas jalan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaskian Berita Malam Edisi Jumat 17 Juni 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.